Ya, bismillah. Yang selanjutnya kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang Ismul Marro wa Ismul Hay'ah Ismul Marro ya, baru Ismul Marro, yaitu isim Ismul Marro adalah Masdar Yang dia menunjukkan Kejadian, terjadinya sebuah kejadian Marro Tan Wahidatan dengan Satu kali kejadian saja Wazannya nanti Faklatan atau fa'latun, kalau dia tiga huruf dan kalau lebih dari tiga huruf maka ikut wazan masdarnya hanya dengan menambah tak marbuto di akhirnya kalau selain dari tiga huruf jadi kalau misalkan fi'ilnya itu iftaala Berarti kan sudah lebih dari 3 huruf maka cara membuat ismul marraahnya adalah dengan mengikutkan wazan masdarnya berarti istafala yastafilu istifalan kemudian biziadatain fi akhirih in kana ghairi in kana ghairu kemudian dengan menambahkan Tak marbuto di akhirnya berarti ifti'alatan kalau dia lebih dari 3 huruf tapi kalau tiga huruf, wazannya fa'latan. Akal tu'aklatan. Ada lafad ini, berarti ini menunjukkan bahwasanya kejadian makan, itu terjadi hanya sekali. Akal tu'aklatan. Ya. Saya makan dengan sekali. Dorob tu'hu dorbatan. saya memukulnya sekali. Menunjukkan sekali kejadian dari sebuah perbuatan fiil tersebut. Itu ismul marrah. Yang selanjutnya adalah ismul hayah. Ya. Ismul hayah Tablu di sini ismul hay'ati masdarun dia itu adalah sebuah masdar Ya dullu ala hayatil fi'li hinaukihi dia menunjukkan tentang keadaan sebuah fi'il ketika fi'il terjadi Jadi isim hay'a ini itu adalah masdar yang didatangkan dalam sebuah kalimat tujuannya untuk menunjukkan keadaan fiil bagaimana keadaan fiil itu ketika fiil terjadi paham wa yakunu ismul hayati ala wazni fi'latin Ismul hay'a itu nanti mengikuti wazan fi'latan. Dia masdar ikut wazan fi'latan. Iza kana sulasiyan. Kalau fi'ilnya itu fi'il tiga huruf. Jadi kalau fi'ilnya itu adalah fi'il tiga huruf. Maka masdarnya nanti, ismul nya nanti ikut wazan fi'latan. Walasil ghotta kiyasiah tin ligoi risulasihi dan tidak ada sirgh kiyasiah maksudnya tidak ada lafadz yang bisa dikiyaskan untuk ligoi risulasi untuk fiil selain dari tiga huruf artinya kalau fiilnya empat huruf ke atas maka tidak ada ismulhayanya karena tidak ada wazan yang bisa dikiyaskan ke sana kalaupun ada itu syadz artinya jarang terjadi. Ya, tapi secara asal ismul hay'ah untuk wazan yang di atas 3 huruf tidak ada sighahnya. Tidak ada wazan timbangannya. Apa maksudnya? Ya, ingat ya. Apa itu ismul hay'ah? Ismul hay'ah itu masdar Paham? Ya, kalau memang dia masdar, dia muncul setelah lafadz fiilnya berarti dia tetap i'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Paham ini? Cuma kenapa terbedakan ada ismul mar ada ismul marra, ada ismul hay'ah? Fungsinya kalau ismul marra menunjukkan kejadian dari fiil itu sekali. Kalau ismul hay'ah, dia masdar tapi ketika datang untuk menunjukkan keadaan fiil ketika terjadi. Paham. wazannya cuma beda lafad saja ya, beda e, harokat saja kalau ismul marah dibaca fa'latan kalau ismul hay'a dibaca fi'latan sama-sama ini keduanya masdar keduanya masdar Cuma perbedaannya kalau ismul hay'a itu punya wazan tiga hurufnya kalau tiga huruf ada wazan kiasnya wazan fi'latan Ya, doroba berarti dirbatan, akala iklatan, jelas, tapi kalau lebih dari tiga huruf itu tidak ada wazan kiasnya, artinya tidak bisa dikiaskan, tidak ada wazannya Atau kalau disebutkan jarang ada ismul hai'a yang datang lebih dari tiga huruf Kalau ada sifatnya itu sad, yaitu memang penggunaannya sangat jarang Tapi kalau ismul marroh, ada lebih dari 3 huruf. Cara membuatnya pun mudah. Ambil lafad masdarnya, tambahkan tak marwuto di akhirnya. Jadi ismul marroh. Tahu perbedaannya kan? Kalau ismul marroh itu masdar juga. Artinya kalau antum ya tetap di'rob sebagai maf'ulbi. Karena masdar terletak setelah lafad fi'ilnya. Cuman yang membuat antum membuat perbedaan di situ, kalau dia datang masdar dengan bentuk ismul maroh, tujuannya untuk menunjukkan perbuatan fiil itu hanya sekali, bukan tauhid. Misalkan kita katakan nih, dorob tuhu dorban. Di sini kan bermakna tauhid ya. Sungguh saya telah memukul dia. Tapi kalau antum mengatakan dorob tuhu sungguh saya, eh, dorob tuhu dorbatan saya telah memukul dia sekali. Pukulan saya hanya sekali ke dia. Paham ini? Sama seperti kalimat itu ya. Satu, kaulan, salahan, dorbatan wahidatan. Nah itu terlalu repot gitu. Antum ingin menunjukkan bilangan tapi antum harus datangkan lafaz bilangan setelahnya. Paham? Itu pun kalau misalkan kita buat dengan bilangan seperti itu, datangkan bilangan itu bisa lebih dari sekali kejadian, ya sekali pemukulan. Dorob tuhu dorbataini. Saya memukul dia dua kali pukulan. Berarti di situ bukan ismul marroh di situ. Kenapa? Karena kejadian pemukulan dua, dua kali. Sedangkan ismul hanya ah, berapa kali? Sekali. ya Jadi tetap konteksnya berbeda. Tetap kalau di Iqrob, ya di Iqrob sebagai maf'ul mutlah. Cuman yang membuat dia sedikit berbeda di sini adalah kalau nanti antem menjadikan dia dengan lafad ismul marroh yaitu ikut bahasan fa'latan masdarnya itu maka fungsinya menunjukkan perbuatan itu cuman sekali. Sedangkan bilangan kan ada maf'ul mutlak yang menunjukkan bilangan ya. Bisa lebih dari sekali bilangan. Satu kali pemuku, satu kali kejadian. Dua kali ataupun lebih dari tiga kali. Salasa dorbatin. Dorob tu Saya pukul dia dengan tiga kali pukulan Apakah dikatakan ismul marroh? Tidak Ya tidak dikatakan ismul, ismul marroh Nah fungsi ismul marroh itu Kalau Anto melihat oh ini ismul marroh Masdar Sebagai maful mutlaq. Fungsinya karena dia ismul marroh Berarti kejadian pada fiil sebelumnya ini Pasti terjadinya cuma sekali Akal tu'aklatan Saya makan sekali Paham ini? Di sini bukan taukid ya. Kalau taukid itu akal tu aklan. Berarti maful mutlak itu datang untuk sebagai taukid, untuk menguat kepada perbuatan sebelum sebelumnya kan? Tapi di sini bukan taukid. Datangnya aklatan di sini untuk menunjukkan bilangan terjadinya akala itu cuman sekali saja. Jadi poinnya tetap berbeda. Kalau ismul hay'a dia masdar juga. Kalau i'rob ya tetap i'rob sebagai maful mutlak. Terus apa fungsinya ini ismul, ismul hi'a ini? Fungsinya untuk menunjukkan bagaimana keadaan fi'il ketika terjadi. Seperti kita lihat ya. Jalastu jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya para ulama. Berarti jilsata di sini... Dia menunjukkan jenis dari jalasa. Keadaan jalasa itu bagaimana ketika terjadi jilsat ulama. Kalau antum hanya mengatakan, jalas itu saya telah duduk. Ya bisa jadi cara duduknya seperti cara duduk ulama. Bisa jadi cara duduknya seperti cara duduknya ustadz. Bisa jadi cara duduknya seperti preman. Bisa. Tapi ketika antum datangkan ismul di situ menjadi jelas jenis keadaan dari jalasa itu bagaimana Jil satul ulama Ketika duduk Seperti duduknya para ulama Dan setahu ana ya Dari Ismul Marroh anak gue gak terlalu perhatikan juga Paling pun kalau kita jumpa kemarin dihukumi maful mutlak begitu saja ini fungsinya gini kalau masalah iqrob tetap di iqrob maful mutlak fungsinya kita dapatkan tambahan ada ismul marro, adol ismul namahya itu nanti ketika diterjemahkan Ya, sehingga antum bisa membedakan oh ini kejadiannya sekali ini sehingga kalau diterjemahkan akal tu'aqlatan saya makan sekali tapi kalau kita anggapnya maful mutlak yang penguat, berarti kita terjemahnya, sungguh saya telah makan dan itu enggak tepat. Kenapa? Karena maful masdarnya akala itu bukan aklat dan aklan, ya kan? Jadi jelas ya, kalau misalkan dia tiga huruf, ismul marroh dulu, ismul marroh, kalau dia tiga huruf, wazannya fa'latan, berarti kalau akalah, aklatan. Fungsinya, dia tetap masdar, ismul marroh ini masdar ya. Sudah, kalau di Erop tetap di Erop maful mutlak Cuman fungsinya nanti ketika Antum dapatkan dia dengan datang masdar Datang dengan bentuk ismul marro Di antara fungsinya adalah Antum dapat mengetahui Tentang bilangan kejadiannya Ya, bilangan kejadian fi'il Karena mau ismul marro atau mau ismul hai'ah kalau muncul harus setelah fiil, ya. Kalau dia muncul harus setelah laphat fiilnya. Jadi sudah terjadi perbedaan, ya. Kalau misalkan empat huruf atau lebih, paham? Seperti kita ambil contoh ahzana maka cara membuat apa namanya ismul marahnya nanti ambil lafaz masdarnya ahsana ahsana yuhsinu ihsanan setelah itu ihsanan ditambahkan tak marbutah menjadi ihsanatan berarti ahsantu ihsanatan ya misalkan Ih ihsanatan saya telah berbuat sekali. Berbuat baik sekali. kan artinya berbuat baik. Berarti kalau ahsan tu ihsanatan, saya telah berbuat baik sekali. Ihsanatan tetap di diirap maful mutlak. Karena masdar muncul setelah lafadz fiil. Fiilnya. Cuman, datangnya maful mutlak di sini untuk apa? Menunjukkan sekali kejadiannya fiil ya menunjukkan sekali kejadiannya fi in. seperti itu contoh di buku kita intola ko intil, intila kotan. saya pergi sekali eh dia telah pergi sekali intola takdirnya huwa akrom tuh ikromatan ya kan Akrom tuhu ikrohmatan. Akroma empat huruf. Membuat ismul marronya. Datangkan masdarnya ikrohmatan. Tambahkan tak marhuto menjadi ikrohmatan. Saya telah memuliakan dia sekali. Jadi perbuatan pemuliaan itu berapa kali terjadi? Hanya satu kali saja. Di sini anda punya dua syarat ya. Syarat dari Ismul Marroh. Ismul Marroh itu kalau mau dibuat. Dia punya perbedaan dengan. Masdar biasa. Ya. Syaratnya Ismul Marroh itu. Dia harus dibuat dari fiil tam. Fiil yang sempurna. Tidak boleh dibuat dari fiil yang nakis. Ya seperti. Fiil nakis seperti Apa. Ya, kana dan saudara-saudaranya. Ya, min kana anak isoh akwatia. Itu syarat yang pertama. Ya, fiil yang boleh dibuat menjadi ismul maro atau isim yang boleh dibuat dari ismaro itu ayakunafiluhutaman. Itu dibuat dari fiil yang tam. Artinya. Fi'il yang punya fa'il atau punya maf'ulbi. Tidak boleh dibuat dari fi'il yang nakis. Fi'il nakis itu seperti kana dan saudara-saudaranya. Kenapa? Kana dan saudara-saudaranya itu bukan butuh fa'il. Tapi butuh isi, apa? isim dan khobar. Sarat yang kedua Allah yakuna kolbian Hendaknya fiil itu bukan Fiil kolbi Maksudnya Bukan termasuk dari zonnah dan saudara-saudaranya ya. Jadi ketika dibuat fiilnya itu Tidak boleh dibuat dari fiil zonnah Dan saudara-saudara zonnah Itu diantara syarat dari Ismul Marroh nah, Jadi inilah yang membuat dia beda ya Kalau maf'ul mutlakan yang penting Masdar Terserah masdarnya itu dari fiil kana Atau saudara-saudaranya tidak masalah ya Tapi kalau Ismul Marroh Memang masdar, tapi fiilnya gak boleh fiil kana dan saudara-saudaranya. Atau gak boleh dari fiil zonna dan saudara-saudaranya. Paham ini. Kalau ismul hai'ah, masdar juga, dia masdar. ya. Yang dia itu menunjukkan tentang keadaan fiil ketika fiil terjadi. Jadi datangnya masdar ini yang berbentuk ismul hai'a ini. Untuk menunjukkan keadaannya fi'il ketika fi'il terjadi. Ketika fi'il terjadi itu bagaimana keadaan fi'ilnya? Itu dijelaskan oleh ismul hai'a. Yang berbentuk masdar. Tapi syaratnya dia ini hanya bisa dibuat dari fi'il yang tiga huruf. Kalau ismul hai'a ini. Artinya kalau untuk mendapatkan ada masdar yang lebih dari tiga huruf. Ya maka masdar itu sudah bisa kita pastikan secara asal dia bukan ismul, ismul hai'ah jadi ada fi'il lebih dari tiga huruf setelahnya ada masdar juga, ada masdarnya juga sudah bisa dipastikan bukan ismul hai'ah faham ini kenapa? karena kalau ismul hai'ah itu hanya bisa yang fi'il tiga huruf Ya, hanya bisa dari fi'il yang tiga huruf Berarti nazortu ilahi nizratal ha'ir Saya melihat kepada dia ya, Nizratal ha'ir Seperti Al-ha'iratnya apa? Orang yang bingung Atau orang apa? Ya orang yang bingung Seperti melihatnya orang yang bingung Ya Jadi Saya melihat kepadanya Ketika melihat bagaimana Keadaannya ketika saya melihat orang itu kepada seorang laki-laki tadi. Nizratul Ha'iyah. Seperti. Orang yang bingung ketika melihat. Paham? Ini ismul ha'iyah. Sekarang kita lihat yang ketujuh amalul masdar. Amalannya masdar. Jadi masdar boleh beramal. Dan itu juga sudah ma'ruf sama apa yang pernah kita lalui. Ya'malu al masdaru amala fi'lihi ay anahu yarfa'u fa'ilan au yansibu maf'ulan bihi. Wa ya'malu al masdaru amala fi'lihi fi maudi'ayni. Masdar dapat beramal seperti amalan fiilnya. Ai, maksudnya masdar itu dapat merofakkan fa'il atau menasobkan maf'ul bih. Jadi nanti masdar itu bisa beramal seperti amalan fiil. Ya, merofakkan fa'il atau menasobkan maf'ul bih, itu bisa. Wa ya'malul masdaru amala fiilihi fi mawdi'aini. Dan masdar beramal seperti amalan fiilnya itu hanya pada dua tempat. Beliau enggak menyebutkan syarat di sini ya. Tapi beliau menyebutkan hanya terjadi pada dua tempat. Ini anda tambahkan syaratnya dulu ya. Ada beberapa syarat yang anda lihat. Lebih memudahkan insyaAllah. Kalau kita mengenal syaratnya terlebih dahulu sebelum kita lihat tempatnya. Jadi mau tempatnya yang pertama atau tempat yang kedua. Dia enggak bisa terlepas dari syarat. Ditulis syarat yang pertama. Sah. Untuk menduduki kedudukan Masdar. An bersama fi'ilnya atau ma bersama fi'ilnya. Ya, sah menduduki kedudukan masdar. An bersama fi'ilnya atau ma bersama fi'ilnya. Contohnya, yuqibuni dorbuka zaidan. Ya, yuqibuni akjaba yuqibu dorbuka zaidan. Di situ ada dorban sebagai mafulbi, eh sebagai fa'il, masdar ya, doroba yadribu ribu dorban. Di sini nanti boleh kita katakan yu'jibuni antadriba zaidan, Ya. Yu'jibuni antadriba zaidan. Itu syarat yang pertama. Jadi masdar tersebut bisa menggantikan kedudukan dia an ditambah fiilnya atau ma ditambah fiilnya. Kalau bisa, masdar itu bisa beramal. Artinya nanti apa gini? Posisi masdar yang mau beramal itu harus bisa menempati kedudukan masdar mu'awal. Masdar mu'awal kan banyak tempatnya ya. Maf'ul bi, naibul fa'il, fa'il berbentuk masdar mu'awal kan. Jer dan majrur berbentuk masdar mu'awal. Jadi kalau masdar, menempati kedudukan, masdar, eh, masdar bisa menempati kedudukan masdar mu'awal, maka masdar di situ bisa beramal ditambah fiil sama ma ditambah fiilnya kan ini masdarmu awal kan kalau nanti ada sebuah masdar bisa menduduki kedudukan masdarmu awal berarti masdar di situ dipastikan beramal yuk ya. jibuni dor buka Yujibuni ya. Dorbuka Zaidan. Mana masdar di sini? Dorbun Apa kedudukannya? Sebagai fa'il dari Yujibu Pertanyaan kita Masdar mu'awal eh Fa'il boleh tidak dibuat dari masdar mu'awal? Fa'il Boleh Kalau begitu masdar di sini pasti berangkat Karena takdirnya Yujibuni Berarti kalau kita bawa ke an ditambah fiil. Berarti takdirnya anta ya. An tadriba zaidan. Mana failnya yuk di sini? Masdar mu'awad. Mas -mu Makanya kalau antum jumpa masdar. Yang pertama antum lihat masdar ini menempati kedudukan apa? Bisa gak dia menempati kedudukan masdar mu'awad? Kalau ada masdar bisa menempati kedudukan masdar mawat, masdar itu pasti beramah. Dorbuka berarti di sini secara lafadz kaf, majrurun lafdon, marfuun mahlan ya. Secara lafadz majrur sebagai mudafilai, tetapi secara kedudukan sebagai fa, fa'il, zaidan sebagai mafulbihnya, ya, zaidan sebagai mafulbi, mafulbihnya. itu syarat yang pertama, jumpa masdar kalau mau antum lihat dia beramal lihat posisinya dulu, bisa nggak dia menempati posisi masdarmu awal. Kalau kita buat contoh Iyok jibu Anak bertulis ya, boleh nggak Mas Dar beramal di sini. Yo <yuk> Zaidun minder bika kalban. Zaid itu merasa kagum dari pukulanmu kepada seekor anjing. Kalau lihat terjemahnya mungkin bisa-bisa saja ya. Kok edahnya dulu yang mau kita lihat? Ada Masdar dari sini kan? Mindor bika. Dari pukulanmu. Apa yang kamu pukul? Kalban, seekor anjing. Hah? Abu Fatimah. Boleh enggak di sini Masdar beramal? Alasannya Coba dibuat dibuatkan jadi Mas, Mas Darmu Awal. boleh Darmu Awal boleh tidak menuduh kedudukan majurur? Boleh ya. Berarti nanti. Yuk jibu zaidun min am tad kalban. Iya kan? Mas Darmu Awal kan boleh menempati, menempati kedudukan majurur. Paham? Mas Darmu Awal pakai fimahali atau tidak ini? Fimahalia, ya. berarti masdarmu awal itu boleh fimahalijarin, lah, kemarin catatannya ada kok, sudah dilewati. Abadu? Ini kan contoh aja dulu, anakak contoh huruf jernya aja dulu, kalaupun nanti huruf jernya salah ya kita ganti huruf jernya gitu. Yang penting poros permasalahan antum lihat di sini gitu. Syarat yang pertama tadi kalau masdar mau beramal, posisi masdar itu harus boleh digantikan sama masdar muawwal. Nah, dan yang namanya masdar muawwal boleh fi ketika terletak setelah huruf jar atau sebagai mudhof ilaih. Posisi masdar muawwal kan boleh seperti itu kan? Nah, ketika masdar bisa menempati kedudukan itu, maka masdar nanti ketika datang dipastikan bisa beramal. Yeah, kau mana jadi Minggu? Di mana pembahasan Master Muawal itu? Jus satu kemarin kan? Master Muawal semua Europe boleh bisa rakyanya. Hampir semua Europe tentunya bisa. Iya sudah. Kalau memang bisa, berarti ya sudah. Dimana dia keadaannya nanti bisa ditempatin Masdar mawal, berarti disitulah kalau Masdar menempati kedudukannya, Masdar bisa beramal. Muktadar bisa berbentuk Masdar mawal, bisa. Berarti kalau nanti Masdar datang di awal jumlah. Bisa di, menempati kedudukan Mas Darmawal. Dia beramal. Semana Mas Aliku? Kayaknya jadi makin... Rumat. Syarat yang kedua dulu. Nanti kita balik lagi. Masdar tersebut... Tidak boleh ditasgir. Ya. Masjidhar itu tidak boleh ditasgir. Kapan masjidhar ditasgir. Meskipun dia menempati kedudukan masjidhar mu'awal. Tidak beramal. Ya. Maka tidak boleh anda mengatakan apa? Yo <yuk> jibuni duroy buka zaidan. Durbon, durai bun, ya kan? Yo <yuk> jibuni buka zaidan. Tidak boleh. Padahal durai bun di situ mazdar menempati kedudukan apa di situ fail ya? Boleh enggak Mas Darmo awal menjadi fa'il? Boleh ya. Tapi karena berhubung mas, dar, mas Darnya ini ditasgir, maka batal dalam beramal. Contoh ini salah. Ya. Contoh Yogi Buni Duroi Bukazaidan salah. Bukan contoh benar itu. Contoh salah. Kenapa? Karena masdarnya sudah ditas, ditasgir. Yang benar itu Yogi Buni Dor Bukazaidan. Itu yang benar. Syarat yang ketiga. Masdar tersebut tidak boleh dibatasi dalam bilangan. Di sini anak takkit, dalam kurung Masdar tersebut Tidak boleh berbentuk ismul marroh Itu yang paling mudah bahasanya Ya, Masdar tersebut tidak boleh berbentuk isim marroh Karena kalau dia berbentuk ismul marroh Berarti kejadiannya dibatasi berapa kali? Satu kali, tidak boleh berarti kalau kita katakan yogybuni ya dorbatuka zaidan ya yogybuni yogybuni dorbatuka zaidan DORBATUN falatun falatan wazan dari ismul marrah ya berarti kejadian pemukulan di sini itu hanya dibatasi seka sekali maka yujibuni durbatuka zaidan ini tidak boleh menjadi masdar muawwal eh tidak boleh menjadi tidak boleh beramal meskipun dia menempati kedudukan masdar muawwal sebagai fa'il tapi karena dia mahdud yaitu dibatasi pada satu kali kejadian maka masdar ini tidak boleh beramal ya kalau dalam sekolah boleh diterjemahkan bahasa bebasnya saja ya bisa saja Ya, satu kali pukulanmu itu kepada Z itu aku kagum kali gitu, bisa saja. Cuman menyelisih koeda Ya, karena master itu tidak boleh beramal ketika dia diikutkan ismul marro. Nah, ismul marro kan menunjukkan pembatasan kejadian. Nah, artinya kejadian dorbatun di sini terbatasi hanya sekali dan tidak boleh beramal. Tebak ya, itu dulu insyaallah pertemuan besok atau pertemuan berikutnya nanti kita lihat lagi beberapa pembahasan dan kita lihat kita akan bahas tentang bagaimana mustard beramal. Karena ini juga dulu sudah pernah ana bahas ketika kita belajar muktarof itu. Ya, tapi anggaplah sebagai merujak kembali. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.